the sekolah ja, yang kutunggu kutunggu jada yang datang ketelala-lah berdiri, berdiri menanti nanti to be. sebelum Kos Plus, kus Bersaudara ya, sudah ada rekaman Kos Bersaudara itu top setelah itu keluar Beatle nah itulah Kos Plus sama itu Beatle akhirnya Kos nyanyi-nyanyi Beatle tapi dilarang pemerintah waktu zaman dulu orang-orang lama sama Pungkarno Pungkarno itu dasar karakter building, pembangunan karakter bangsa Indonesia ini gak boleh bebek, bebek itu kalau Barat gini ikut begini gak boleh, bro. punya pribadi ini, ini dadaku mana daramu KOSPRUS itu topnya, meledaknya karena Orde Pak Arto. kebebasan ber berkreasi KOSPRUS itu adalah apa terusannya KOSPRUS saudara KOSPRUS saudara itu saudara empat orang kalau KOSPRUS itu gramernya diganti muri, dari Prest. Saya sebetulnya kos bersaudara juga kos plus itu. Rekaman itu saya mikir itu rekaman biasa dan sangat mustahil lah tahun 60-an. Karena studio rekaman di Indonesia itu cuma Irama sama Lokananta di itu, tapi yang terkenal Irama aja. gara-garanya Mas Tod terlalu tekun dengan lagu-lagu Every Brothers ya. When I want you. Everbros itu identik dengan Gus Bersaudara kan Gus Brades. Dulu band kita namanya Gus Brades, setelah rekaman diganti Gus Bersaudara. Nah, dia dia bikin lagu yang bisa dinyanyiin duet. Saya mayok duet. Dia kalau maston melodi dan ngarang lagu jago. Jenius maston itu. Ternyata itu disenengi masyarakat. Lagunya tahu telaga sunyi, tahu bi sekolah, tahu darah manisku. nah itu kayak gitu. Bayangin, zaman dulu udah kayak gitu keren, kan? Nah, setelah itu, tahun 69 ganti Kos Plus. Kalau Kos Plus itu bukan lagu spesial lagu duet, tapi bebas nyanyi masing-masing. Dan musiknya juga bukan seperti zaman Kos saudara, karena perkembangan musik juga. Di dunia juga gitu sih, berubah. Yang kita dengerin tuh sering, kita dengerin tuh prepare this ya. Flat Zeppelin di Purple CCR rubah musik just Ramuan proban itulah menjadi cosplus. Cosplus kan bermacam-macam beat, bermacam-macam musik, bermacam-macam nuansa apa? karangan. Itu takuk di cosplus semua. Kosplus itu dasarnya apa? Bikin pop kroncong bisa. Bikin pop Jawa bisa, bikin pop Melayu bisa, bikin kasidah bisa, gila, bikin lagu Natal bisa. Itu cosplay, jadi mencakup seluruh, seluruh segi, segi nuansa musik bisa. Heartbeat bisa, folk song bisa, folk song itu lagu rakyat bisa. <Sing> Liku-liku laki-laki, wow, gagah dan berani, <Sing> folk song.